besar, kupinya lebar, ada belalainya. kecil kupinya panjang makannya wortel apa itu? di pohon. Seperti manusia makannya pisang. Apa Matanya melotot, suaranya haau.